السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نسأل الله الرحمة والغفران والامن واليسر والتسين وامسايتي اعمالنا باهدينا فلا بد لا قوم ينرفد هذا الامر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله من نبي وصديق الله ورسوله محمد وعليه الصلاة Waqallahu ta'ala fi kitabin karim, wa'udhu billahi min syaitan roji Laqadikan alakum fi rasulullah isu'adul hasanah Iman kan yamki allahu wali wal asir, wadlaqan allaha kafir Sadatullah Alhamdulillah wabarakat Jama'at salat sahur Masjid sedia mana Allah muliakan Alhamdulillah Kempatan baik siang ini Allah masih memberikan keistikamahan Iman dan Islam kepada kita Sehingga kita bisa menjaga Salat itu Semoga nikmat ini bisa kita jaga terus Hingga hingga saatnya kita dipanggil oleh Allah SWT Dan syukur Alhamdulillah Yang luar biasa Bahwa kemarin sore Sampai malam Beberapa wilayah Jabodetabek Sudah Allah turunkan hujan Sebuah nikmat yang sudah berapa bulan Yang ditunggu-tunggu oleh kita Sekaligus menggambarkan Betapa lemahnya kita dihadapkan Allah SWT Semoga saat melihat hujan tadi yang terucap adalah kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Baik eh peserta dulu. Satu satu. Mari kita awali bersama majelis zuhur kita dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan niat yang ikhlas dan dengan kalimat thayyibah ini maka setiap detiknya kita duduk di majelis ini Allah ridha sebagai amalan kebaikan bagi kita semua. Sempatan baik siang ini mengawali serial kajian tentang parenting Tentang bagaimana kewajiban kita sebagai orang tua dalam menciptakan Membentuk generasi pengganti kita Generasi yang kita harapkan lebih baik daripada kita orang tua Kita beri tajuh untuk kajian awal ini Bersama Bersama pendidik dengan cinta Adapun menu spesial yang coba kita bahas di kesempatan baik siang ini adalah yang pertama yang tentang proposal kita sebagai orang tua. Dalam proposal ini tergambar harapan besar bukan sekedar besar, bahkan sangat dahsyat yang dalam proposal tadi kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah bisa memudahkan proposal ini terwujud. Yang kedua adalah Kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri semua putra putri anak-anak kita Dan bagaimana tahapan-tahapan dalam pengembangan kompetensi itu, jadi coba kita bahas Dan di bagian akhir adalah tentang perangkaian ikhtiar Apa langkah-langkah dan harapan-harapan kita kepada putra putri kita Baik kita awal yang pertama inilah proposal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala saat kita berharap punya keturunan dan setelah kita memiliki keturunan tampaknya sebagian besar jamaah zuhur yang hadir ini sudah berkeluarga ya sebagian besar alhamdulillah ya kalau ada yang belum keluarga Tadi kita sama-sama berdoa kan semoga segera berikan pasangan hidup yang terbaik ya insyaallah ya karena kenapa Rasulullah mengatakan menikah adalah setengah dari agama karena rupanya setengah dari amal ibadah akan efektif dilakukan kalau sudah punya keluarga di antaranya adalah tadi tarbiyatul aulad jadi sekali lagi oleh perintah Rasulullah tersegeralah ketika kamu sudah merasa sanggup untuk menikah yang terlalu banyak menunda-nunda karena akan semakin banyak pertimbangan nantinya dan saya kok dapati beberapa biografi orang-orang besar beberapa biografi orang-orang sukses salah satu cirinya adalah mereka berani menikah di koron usia 25 tahun Itu salah satu yang saya temukan. Jadi ini menjadi sebuah utama. Yang kita siapkan agar penuh kita menjalankan agama ini. Lalu bagaimana proposal yang kita sering sampaikan dalam doa-doa kita? Inilah proposalnya. Yang mungkin ringan kita membacanya, namun ternyata maknanya sangat dalam, sangat dahsyat. Ya. عوذ بالله من شيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وزوجاتنا قرطاءيون وجعلنا المتقين إماماً. dan allah yang berkata ya robb kami anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai permata hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa Insyaallah yang di majlis ini hafal dengan doa ini Namun coba mari kita ulas kedalaman dari proposal ini Inilah mereka orang-orang yang berkata Yahudunah Orang-orang yang berdoa Dan doa tadi adalah sebuah impian, harapan, target yang ingin dicapai menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan dan mengulang-ulang ini betul-betul tergambar il pikirannya supaya target ini bisa tercapai. Apa targetnya mestinya di sini adalah dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, hablana min azwajina wa dzurriyatina qurrata a'yun jadikanlah anugerahkanlah pada kami istri-istri dan keturunan kami qurrata a'yun sebagai permata hati kami. Dalam skala kecil Dalam skala keluarga Disitulah tentang perota ayun Permata hati Yaitu istri dan anak-anak Yang kalau kita pandang Membuat hati kita Apa? Kalau bahasa jawanya bilangnya Sumberingah sumringah itu apa? Menyenangkan hati Melihatnya membuat mungkin kita lelah Dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi di kantor. melihat apa yang mereka lakukan, membuat kita tersenyum hati ya. melihat bagaimana mereka ringan bangun sholat subuh Masya Allah itu nimat yang nggak bisa dibayar pakai uang ya. melihat istri dan anak-anak kita mudah bangun sholat subuh ya. yang anak laki-lakinya bersegera bahkan ngajak ayo ayah ke masjid Masya Allah ya. Ya. sebuah nimat yang sangat-sangat dahsyat Itulah perutangannya yang yang kita ingin cita-citakan sebuah keluarga yang anak-anaknya dan termasuk istri kita adalah mereka yang taat, adalah ikhwan madin. Sulit tak membangunkan anak-anak ke masjid? Sulit ya. Ayahnya sulit bangun tak? Yang pertama memang harus dari ayahnya dulu Ketika dengar azan subuh itu perasaan bahagia langsung menyeruak ke dalam hati dan pikiran Dan buat dia segera terbangun Bahkan mungkin beberapa yang sudah bangun sebelum azan subuh Mulai dari ayahnya dulu Kalau ayahnya sudah ringan Bahkan nanti-nanti datangnya azan subuh Itu buat ke anak-anak kita jauh lebih mudah kita mengajaknya Nanti ada beberapa nasihat dari Ali bin Abi Thalib. Bagaimana mendampingi anak pada rentang-rentang usia tertentu Tapi yang pasti mulailah dari kita dulu Ringan mengerjakan ibadah-ibadah utama tadi Dan supaya kan buat kita bisa menjaga sholat subuh berjamaah Itu sholat yang cuma dua rakaat, tapi pahalanya Masya Allah luar biasa Sampai ada yang mengatakan Kalau laki-laki sholatnya di rumah, itu namanya laki sholiha Jadi olahraga sih sholeh, ada yang sholat jadi masjid. Jadi dalam skala kecil kurwata ayu itulah permata hati. Yang ketika kita datang ke rumah, kita ucapkan salam disambut dengan kalimat membalas salam yang sangat indah dari mereka. Mereka cium tangan. Ya Allah, itu saya yakin beberapa persoalan adalah kita dari kantor datang ke rumah itu banyak terkurangi oleh apa yang kita lihat dari istri dan anak-anak kita tadi. Namun kemudian Allah men Allah menuntun kita untuk punya misi yang lebih besar daripada keluarga. Jadi kalau stepnya kan islahul fardi, perbaikan diri sendiri, baru kemudian membangun keluarga yang Islami, baitul muslimin, baru kemudian membentuk masyarakat yang Islami. Nah pada masyarakat yang Islam dan selanjutnya membentuk negara bangsa yang berislami. Inilah dalam doa yang kedua ini, wa ja'alna min al-muttaqina dan jadikanlah kami anak keturunan kami ini sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa yang sangat-sangat penting ini. Karena di sini sudah ada kalimat yang pertama al-muttaqin capaian sebagai mutafin saya sudah capaian yang sangat tinggi sudah capaian yang sangat dahsyat sebagai mutafin ini tapi ditambah di ujungnya sebagai dil mutafinah imanah sebagai pemimpin bagi orang-orang bertakwa ini proposal yang sangat dahsyat, tidak tanggung-tanggung kita minta supaya kita dan keseluruhan kita bisa jadi pemimpin bagi orang bertakwa dalam skala kecilnya mungkin anak-anak kita itu yang ngajak teman-temannya untuk datang ke masjid anak-anak kita yang ngajak teman-teman seusianya, ayo sholat ke masjid itu dalam skala kecil anak-anak kita sudah menjadi pemimpin mungkin nanti skala yang lebih dewasanya anak-anak kita sudah sanggup menjadi imam sholat ya, Dalam skala arusia Dalam skala yang lebih besar Ya mungkin anak-anak kita sanggup memimpin masyarakat Membawa masyarakat Jadi masyarakat yang lebih paham dengan agamanya Yang berani bertindak tegas ketika agamanya dicorek Ini yang sungguh kita harapkan Dan saya yakin tidak ada satupun diantara bapak ibu sekalian yang hadir di majelis ini Malu kalau anak-anaknya lebih cerdas daripada orang tuanya kita hafal berapa juz pak? ada yang hafal satu juz? insyaallah cukup banyak yang hafal satu juz ya tapi kalau lebih dari itu, mungkin anak semakin berkurang anak-anak kita, Masya Allah, ya hafalannya jauh lebih cepat dan lebih banyak daripada kita saya yakin gak ada orang tua yang malu ketika anak-anaknya Lebih banyak hafalan daripada orang tuanya Bukan lagi malu, bahkan merasa Sebuah kesuksesan Kembali kepada doa ini Marilah kita coba Saat membaca ini, jangan sekedar lisan, Tapi kita betul keluarkan doain dari dalam hati Bahwa kita mohon sama Allah, ya Allah berikanlah anugeranganlah kami keluarga, istri dan anak-anak yang betul-betul jadi kurut na'ayun Permata hati buat kami Dan lebih dahsyat setelah pada Allah Jadikan turun turun kami ini sebagai Mimpi bagi orang-orang takdir Orang-orang bertahun Insya Allah ya Ini ada di surat 75 Pasang Alhamdulillah. Alhamdulillah yang paling besar Semester 3 saat ini Bulian di Bandung Sudah habis kelarangan 30 juz adiknya yang nomor 3 Bulan kemarin Ber setoran 7 jus Yang nomor 2 SD sudah dapat 2 jus saat ini. Yang paling kecil Masih belajar mikro Alhamdulillah Dan saya Saya merasakan bahwa ternyata betul Rasulullah mengatakan tatkala seorang calon suami hendak mencari istri, Petunjuk Rasulullah adalah carilah ibu yang baik untuk anak-anakmu. Itu sebuah pangkal yang sangat dahsyat ya. Carilah ibu yang baik untuk anak-anakmu, bukan carilah istri yang cantik untukmu. Bukan begitu bunyinya. Allah swt menggambarkan dalam perintahnya tadi menunjukkan sebuah capaian yang besar di masa depan. Dan saya semakin menyadarinya saat ini, ya saya merasa hafalan saya tidak kuat. Tapi kenapa 4 anak saya hafalannya kuat semua sejak kecil? Rupanya nurun dari ibunya. Dan memang riset menunjukkan 60-70% intelektual anak itu berasal dari faktor ibunya. Jadi sekali lagi buat yang belum sikikan baik-baik cerita Rasulullah. Carilah ibu yang baik untuk anak-anak. Itulah yang akan mengantarkan anak-anak menjadi qurta'yun dan lebih jauh menjadi dilmuttaqina iman. Kita cepat ya. Nah, nanti kita share riwayat Pak dosen dan trainer di School Indonesia, lead auditor di Belanda dan dosen di Fakultas Kedokteran UI dan di kalau kasih kesehatan kalian. Kembali pada bahasa menjadi dengan cinta. Setiap anak sudah diberikan oleh Allah potensi. Kita juga jadi oleh Allah potensi. Ini minta enggak minta? Allah berikan, given sifatnya. Jadi sekali lagi kita minta enggak minta, sudah Allah berikan. Dan tugas kita kepada anak-anak kita adalah Menantang potensi ini Karena potensi ini sifatnya latent Kita harus tantang Supaya terupgrade, supaya terangkat Supaya berubah dari potensi menjadi yang namanya kompetensi Nah inilah tugas pendidikan yang terbesar Merubah potensi menjadi kompetensi Sesuatu yang dapat dilihat, dapat dirasakan Dapat dilihat efeknya bagi orang-orang sekitarnya Adapun potensi yang tidak ditantang yang tidak diberikan pelajaran, tidak dididik, bahkan mungkin dirusak, maka potensi tadi akan turun level, downgrade menjadi yang namanya impotensi. Dan ini yang harus kita cegah. Betapa Allah sudah memberikan kepada kita potensi. Faalhamah fujrohhamatamu alam najjalahumainain. walisana wa syafatai wahadai na hurna potensi yang Allah berikan pada kita Di mana kita bisa memberikan tantangan supaya berubah menjadi kompetensi nah ini ada konsep yang sangat dahsyat dari Imam Mufazirin kenapa beliau mendapat julukan Imamnya Mufazirin karena semua ahli-ahli tafsir berikutnya merujuk kepada tafsirnya beliau Ya, Ibn Jadir At-Tawari Tafsirnya terkenal dengan nama Tafsir At-Tawari Beliau menjelaskan dengan sangat bagus tangga tangga kompetensi yang harus ditumbuhkan Tangga yang pertama adalah penguasaan ilmu agama Ini tangga paling pokok yang harus kita siapkan pada putra-putri kita Apa batasannya? Batasannya adalah ilmu akidah Ilmu keimanan, dan ilmu ibadah-ibadah mangkau yang ternyata Ilmu ibadah mangkau yang hubungannya dengan kapasitas pribadi Ini yang harus betul betul dipahami. Dan lingkar pertama ini, tangga pertama ini sifatnya Fargo'anya Bukan Fargo' Sifahnya Jadi semua orang yang mengaku muslim Ini dipegang tangga pertamanya ini yang tahu masih ada masalah dengan keimanan dan ibadah-ibadah makta Contohnya adalah Sholat wajib Ini sudah harus paham semua ini Berarti Jangan sampai di akhir balik Masih nggak jelas sholatnya Rasulullah menjelaskan 5 kali Kok ini masih kurang dari 5 kali Berarti ada masalah di tangga pertama ini Soal menjauh lagi adalah Maaf, ah, soal mandi wajib. Ini ibadah panti ya, yang semuanya individual. Ini anak-anak kita menjelang mereka afil balik harus tahu tuh soal mandi wajib sehingga di saat mereka datang baliknya mereka sudah tahu benar bagaimana caranya Rasulullah contohkan dalam membersihkan diri. Insyaallah yang bapak-bapak sudah paham semua mandi wajib ya. Itu tangga pertama Tangga kedua yang harus dikuasai adalah ilmu profesi Dan ini sih banyak pilihan Setiap orang punya pilihan tentang ilmu profesi yang akan dipilihnya Namun kalau itu sudah dipilihnya Pastikan kompetensi ini jangan setengah-setengah Serius di dalamnya betul-betul Sehingga -betul, puncaknya bisa punya soal yang profesional dalam bidang yang dipilihnya Tangga ketiga, ketika dia sudah betul-betul jadi seorang profesional dalam kira-kira yang dipilihnya, maka Imam atau Bali memberikan tantangan di tangga yang ketiga, yaitu kuasai ilmu manajemen, ilmu mengenal orang, ilmu manajer orang-orang, dan lagi disiplin ilmunya berbeda dengan di tangga yang kedua. Kalau tangga kedua itu sebatas profesi kita. Tapi pada tangga ketiga, dia harus mampu bagaimana memahami perasaan orang lain Bagaimana komunikasi publik, bagaimana presentasi kepada orang lain Bagaimana leading mereka Bagaimana meletak tugas bersama ini situ berbeda lagi Jadi, kalau pada tangga, misal pada tangga yang kedua menjadi seorang guru Maka pada tangga yang ketiga, dia menjadi seorang kepala sekolah yang bukan lagi urusannya memanage kelas tapi sudah memanage sekolah dengan semua instrumen dalam sekolah tadi dan disiplin ilmunya berbeda jamaah yang saat ini sudah mendapat amanah sebagai manajemen, manajer manager, pasti merasakan betapa yang memprofesi saja tidak cukup dia harus belajar disiplin ilmu yang lain Jadi tadi mengurangkan orang-orang yang ada di bawah. Dan kemudian, setelah ilmu manajemen terkuasai dan teraplikasikan dengan baik, Imam atau Bari menambahkan tantangan lagi yang berikutnya, yang di situ ilmunya juga lebih lebih rumit lagi, yaitu ilmu kebijakan publik. Ini tangga. yang lebih kompleks di situ ilmunya mungkin perumpamaan mudahnya tadi kalau di ilmu profesi dia menjadi seorang guru yang profesional dan pada saatnya kemudian dia naik level menjadi seorang manajer dari para guru dan pada saatnya dia naik level berikutnya menjadi seorang apa di sini yang mungkin seorang kepala dinas pendidikan paling tidak di level itu. Atau level lebih tinggi lagi menjadi seorang Menteri Pendidikan Kalau pada level kedua dia menjadi seorang dokter Level ketiga menjadi seorang Direktur Rumah Sakit Level keempat dia menjadi seorang Ya paling tidak Kepala Dinas Kesehatan Atau Menteri Kesehatan Atau yang yang nilai keputusannya Nilai tangan-tangannya pengaruhnya bukan hanya satu Satu institusi Tapi mungkin satu nilai yang lebih besar Dan tentu dengan disiplin ilmu yang juga bertambah, Ketika masuk ke level ilmu kebijakan publik, maka penggambung dia harus belajar ilmu perundangan. Dia belajar ilmu anggaran publik. Dan banyak di sini ilmu lain. Ini sekali lagi sebuah disiplin ilmu sanggatan kompetensi yang sangat indah. Dan pada kucaknya, Menutup, menguji sanggatan kompetensi dengan mengamalkan semua ilmu tadi untuk kemaslahatan umat. Setiap penambahan kompetensi tadi dikembalikan semuanya untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan masyarakat. Ini sebuah rumusan bagaimana kita nanti mendesain pendidikan buat anak-anak kita. Coba sebelumnya kita ulang sebentar. Apa tadi tangga pertama? Ilmu agama. yang kedua ilmu propesi, yang ketiga ilmu ilmu manajemen, yang keempat ilmu kebijakan publik, dan yang kelima ya mengembalikan semua ilmu yang terkuasai tadi untuk kemaslahatan umat. Dari konsep ini saya pernah diskusi dengan beberapa ahli pendidikan mencoba membuat rentang ilmu Membuat rentang usia Berbasis peningkatan kompetensi ini Buat ternyata ilmu agama Sebaiknya sudah terkuasai Antara 0 sampai 15 tahun Nah ini Buat anak-anak kita Ini sudah akan dilebarkan Usianya Harusnya kalau strik adalah Sampai dia akhir balik ilmu agama mahbau Akidah dan ibadah manusia sudah terpuasai dengan baik Kita beri tambahan beberapa tahun Sekarang ini anak-anak kita akil baliknya lebih cepat ya dibanding usia kita dulu ya, ya. Kalau yang wanita kelas 6 SD sudah banyak yang akil balik sekarang Kalau yang latih-laki mungkin kelas 1 SD, SD sudah akil balik Agak terjadi pendidian usia akil baliknya Tapi paling tidak 0 sampai 15 tahun Ilmu-ilmu agama tadi, akidah dan ibadah-ibadah mahluk tadi terpuas dengan baik-baiknya Nah ini betul-betul amanah besar orang tua membekalkannya kepada anak-anaknya Lalu kemudian, ilmu profesi Ini yang paling banyak kejadian Kita baru berpikir profesi di saat kita lulus kuliah Bermikir profesi apa yang akan kita tekuni Padahal lulus kuliah itu usia beragam Lulus S1 itu usia 21-22 tahun Dan itu terlambat Untuk berpikir profesi pada usia demikian Karena sebaiknya profesi sudah disiapkan Sejak usia 30-15 tahun Kalau Rasulullah sudah masuk ke dunia profesi Itu pada usia 12 tahun 12 tahun dia masuk menjadi staf di sebuah perusahaan niaga miliknya kolidnya ya kini pamannya sudah ikut sebagai staf sana. dan Rasulullah kemudian menapaki tangga-tangganya tadi dari staf di perusahaan niaga tadi naik level jadi supervisor ya. karena mendapat amanah dari supervisor naik level lagi menjadi seorang manager dan ketika level manajer inilah kalau dalam hukum Muhammad sebagai seorang pedagang beliau kemudian di hire oleh perusahaan lain itu perusahaan milik Khadijah dan dia pindah pindah perusahaan menjadi seorang manajer di perusahaan milik Khadijah dari seorang manajer dia naik level lagi karena kompetensi meningkat naik menjadi seorang direktur di perusahaannya Khadijah tadi dan pada saatnya jadi seorang direktur dia pindah kuadrat yang disarankan Allah pemilik perusahaan tadi setelah beliau menikahi khalidnya maka tidak heran kalau kita mendengar berita bahwa Rasulullah maharnya itu kalau dirupiahkan kita 3 miliar kok bisa mahar begitu mahal? ya wajar beliau sebelumnya dia terus buat perusahaan besar pesat yang kebesar Oh, kalau ngasih maha besok itu pantas buat beliau mahar kita apa dulu? masih ingat? ya semoga mahar kita cukup berharga ya so. Nah, Rasulullah pindah menjadi seorang owner di saat usia 25 tahun ya. usia luar biasa dan itulah sudah cari puncak profesi kalau disini usia 30 tahun Lalu kemudian naik ke level yang ketiga menguasai manajemen, mengelola orang-orang, mengelola para profesional sejak usia 30 dan puncaknya menjadi seorang manajer yang handal pada usia 45 tahun di tengah tengah sini ada usia kematangan orang yaitu usia 40 tahun, usia kedewasaan dan kemudian masuk ke level kebijakan publik setelah kedewasaannya sudah teruji yaitu pada usia 45 sampai 60 tahun ya. 60 ini usia rata-rata purna tugas ya. PNS standar 58. Nanti kalau dia pengambil di kebijakan publik dia standar dua, itu usianya adalah 60 tahun. Jadi inilah tangga-tangga yang sebaiknya Kalau kita bisa memaksa diri kita untuk belajar tentang disini umum baru insya Allah Bisa kita tingkatkan terus kompetensi kita ya. Nah, bagaimana kegantinnya? Kita kembali kepada yang secara paling bawah ini Karena ini kewajiban kita sebagai orang tua disini Alhamdulillah ditolik menyampaikan pesan kepada kita Ada 3 model 3 model kita mendampingi putra putri kita Model yang pertama adalah periode 0 sampai tahun. Dan tingilah dan tingilah anak, yang menampingi seorang raja. Raja itu banyak keinginannya, banyak maunya. Lebih deskripsi di sini adalah penuhi kemauannya. Tapi yang paling tahu benar tidaknya adalah kita tidak orang tuanya. Selama kemauannya dalam kebaikan untuk anak ini penuhi kemauan. Ada dalam saat yang mengeksplorasi dunia dan sekitarnya, mengeksplorasi pengalaman bergaul dan alamnya di sekitarnya. Ini kalau dikatakan golden age-nya ada pada setengah dari usia ini. Otaknya itu seperti spons. Spons itu di air bisa jadi airnya habis semua diserap olehnya. Damping seperti seorang raja Seorang raja itu kemana-mana harus ada dayang-dayangnya ibaratnya ya Yang mau mendengar apa yang diucapkan Jadi Kalau ingin mendidikkan anak Di usia seperti ini Pastikan Kita titip anak kita pada orang yang benar Pada orang yang tahu bagaimana ilmu tarbiya telah ilmu Ibu mendidik anak Karena dari merekalah nantinya sangat mungkin yang akan terperangkap di otak paling dalamnya itu suara-suara orang sekitarnya. Maka paling bagus memang mendamping mendampingnya adalah ibunya sendiri yang paling baik. Pada yang kedua yaitu 7 sampai 15 tahun, dampingilah anak seperti mendampingi seorang tawanan. Tawanan di sini kita bedakan ee Frame kita dengan tawanan yang ada saat ini. Tawanan di zaman Rasulullah adalah tawanan yang terhormat. Tawanan yang punya kewajiban dan punya hak. Jadi kita kembali ke frame tentang tawanan ini adalah mereka yang sudah sadar adanya kewajiban dan adanya hak di sini. Jadi buat mereka ibaratnya sudah seperti main layang-layang. Ada tarik ulurnya di sini. dan kita pengendalinya di sini. 7 sampai 15 tahun. Dan ini pun sebaiknya orang tua yang ada di sekitarnya. Baru pada periode ketiga, bahasanya sudah beda lagi. Dan inilah anakmu seperti mendampingi seorang sahabat. Kita kalau dengan teman sebaya kita, saya akan bahasanya bahasa akil. Bahasa yang ngomongnya tuh enak. Nah, seperti itulah yang memberikan e, arahannya oleh al-nabi agar saat kita mendampingi anak-anak kita di 15 sampai 22 seperti kita temannya. Karena memang anak-anak umur segini lebih senang cerita kepada temannya dibanding kepada orang tuanya. Karena kalau orang tua yang mendengar maka langsung respon pertamanya keluar adalah nasehat tapi kalau teman yang mendengar, sahabat yang mendengar respon pertama adalah ikut merasakan seperti yang dirasakan oleh temannya tadi itu yang membedakan jadi mendapatkan seorang sahabat ini kita harus agak ngerang ngerang dulu dari langsung memberikan nasehat Tapi kita berusaha dulu untuk memahami bagaimana kondisi yang sedang dia rasakan saatnya. Anak-anak umur segini kondisinya sering disebut perakubertas dan masa puberty. Itu gamang, gamang dalam bertindak masih pelitlah, punya idealisme, tapi belum bisa menentukan mana yang tepat buat dirinya. Dan tadi dia ingin diakui sebagai kawan oleh teman-teman sekitarnya. Maka sangat tepat buat kita kalau kemudian coba mengerti bahasa-bahasa yang yang muluk para di sekitar mereka. Apa kira-kira bahasa yang lazim kita dengar di umur-umur kita? Bahasa daun mereka. Bete apa? Kepo. Apa lagi? Wala. Jadi kalau kita gak nyambung, ya gak asyik juga diajak ngomong lain-lain ya. Itu kan hanya sekedar perbedaan, narasi saja Maknanya ya sama juga dengan mana-mana yang lain ya. BT, Epo, Wallace, Modus, apa lagi? Ya. Jadi ya, agak asik menampingi anak-anak di umur segini ya. Baik Karena kita yakin ya Dengan konsep besar ini Buat semua anak dilahirkan Cerdas Saya yakin halnya sekian. Maka tidak ada ya, Sekali lagi tidak ada anak yang bodoh Tapi yang ada adalah apa? Tidak ada anak yang bodoh Yang ada adalah Anak yang belum mendapat Kesempatan belajar Dari guru yang baik dan tugas kita adalah menjadi guru yang baik Insya Allah, kalau gurunya baik semua potensi anak tadi bisa terupgrade menjadi kompetensi buat dia masalahnya disini sekarang, coba Bapak Ibu, menitipkan anaknya pada guru-guru di sekolah kenapa yakin? Ya karena mereka itu guru-guru, profesor atau profesi-profesi yang mereka sudah belajar tentang profesi sebagai guru Paling tidak D3 mereka menjadi guru Atau bahkan S1, 4, 4 tahun atau 5 tahun mereka kuliah menjadi guru Nah sekarang banyak kemudian orang tua yang punya anak tapi tidak punya ilmu membesarkan anak Makanya yang terjadi kemudian banyak malpraktek Sebagai orang tua Nah itulah kemudian membuat Generasi setelahnya Tidak seintah yang diharapkan Dan guru bagi anak Ini mohon kita para orang tua Menyadari hal ini Guru itu bukan Cuma di sekolah Tapi tiga komponen ini Guru buat anak Justru Yang paling penting dan paling basic Membentuknya adalah orang tua Dan keluarga Ini yang paling basic untuk karakter anak Baru kemudian setelah itu kita serahkan mereka kepada lingkungan guru dan sekolah Yang saat ini mungkin porsi waktunya agak panjang ya, Dari jam 7 pagi sampai jam beberapa Mungkin ada yang jam 2, jam 3 sore ya, Cukup besar Nah banyak kemudian orang tua yang Sudah melepas begitu saja ke sini Ibaratnya apa ya Lepas tangan kepada anaknya Menyerahkan sepenuhnya kepada guru dan sekolah sehingga kalau ada apa-apa yang tidak berkena di hati orang tua langsung komplain kepada guru dan sekolahnya padahal sekolah pertama bukan sekolah formal sekolah pertama adanya di di keluarga sekolah formal itu sekolah kedua dan ini ada sekolah ketiga, masyarakat dan lingkungan maka mahal, sekali lagi mahal memiliki lingkungan yang bagus mahal memiliki lingkungan yang kalau nganggir, anak-anak lati-latih cepat ke masjid itu mahalnya lingkungan kayak gitu Insya Allah ya Bapak Ibu mendengar Masjid Jogokarian di Jogja sudah pernah mendengar ya itu lingkungannya sangat mahal loh. perumahan biasa lingkungan biasa tapi yang sangat mahal lingkungannya kenapa sangat mahal? Karena apa yang dilakukan orang tua yang bermewah langsung anak-anak mereka. Salat subuh di masjid itu seramai salat jumaat. Ini menjadi impian besar buat masjid-masjid yang lain. Itu lingkungan yang sangat mahal, masyarakat yang sangat mahal yang kayak gitu. Jadi bukan tentang fasilitas keamanan, fasilitas transportasi, fasilitas rekreasi atau perbelanjaan, bukan itu. Tapi justru fasilitas yang membuat Anak-anak kita dekat dengan Allah. Keluarga kita dekat dengan Allah. Itu yang lebih mahal. ini, tiga guru bagi anak-anak. Dan semuanya membentuk anak pada porsinya masing-masing. Resil yang paling utama adalah orang tua dan keluarga. Masalahnya kemudian ada satu hal yang sangat miris buat kita. Ini renungan mungkin buat kita semua. Ada sebuah riset yang menunjukkan hasil yang demikian. Mengapa eksekutif kelas A Hanya bisa menjadi ayah kelas A Terjadi sebuah disharmoni yang sangat kontras Di kantornya sukses luar biasa memanage anak buahnya Memanage mitra kerjanya Tapi ketika masuk kembali kepada lingkungan utamanya di keluarga Dia hanya menjadi ayah yang kelas A Ini ada makalahnya yang sangat tidak sederhana, kok bisa seperti ini. Namun salah satu cerita yang aktual tentang peristiwa ini adalah yang terjadi kepada ini ya putrinya bos Samsung, cerminnya Samsung, yang kalau kita tahu secara eksekutif suksesnya luar biasa. Namun ternyata sang anak tidak. Tidak kuat hidup dengan pola ayahnya Sehingga hanya memilih untuk mengakhiri hidupnya Karena dianggap itu jalan paling tepat keluar dari pola ayahnya ini Jadi, anggap miris demikian Semoga kita bisa harmonikan sukses di rumah, sukses di kantor, sukses di masyarakat Ada satu lagi ini video yang ya cukup banyak ditonton tentang ibu anak dan pramuisma jadi ibu anak dan pramuisma diajukan pertanyaan yang sama dan ternyata jawaban yang sering sama jawaban yang sering cocok adalah jawaban antara Kita saksikan bersama ya Maaf, ini masih dalam edisi yang bahasa Inggris Tapi kita persilahkan saja Yang sebelah ini adalah ibunya Yang ini adalah pramulismanya Ini kasus di Singapura yang diangkat Yang mereka, para pembantu ini bekerja 24 jam sehari selama sepekan. Jawab pertanyaan pertama tentang kesukaan anak yang lebih paham adalah pembantunya. Ketika ditanya anaknya ingin jadi apa, di sini kita lihat lagi. Sebentar. Jawaban ibu adalah ingin menjadi guru. Tapi jawaban yang membantu adalah dan jawaban anaknya adalah ini pelajaran kesukaannya yang satu bilangnya bahasa Inggris yang satu bilang bahasa Cina dan ternyata si anak bahasa Cina yang lebih disukainya. ini teman akrabnya dan saat dia mengalami mimpi buruk yang dilakukan. Tadi meminta Agar pembantunya tidur di sebelahnya Jadi sekali lagi Ini sebuah apa namanya, Ironi yang terjadi Allah titipkan Anak-anak ini kepada kita Dan yang akan ditanya Tentang anak ini adalah kita orang tuanya Bukan membantu kita Pastikan bahwa warna kita Warna kita yang ada pada anak-anak kita Bukan warna orang lain Yang tidak kita harapkan Inilah sekali lagi amanah, amanah Allah sudah berikan kepercayaan kepada kita Dan Allah akan tanya amanah ini Gimana kita membina mereka sampai saat mereka lepas dari kita Dan ingat Tanggung jawab seorang ayah Rentangnya cukup panjang ya. Awal rentang tanggung jawab seorang ayah mulai dari mencarikan ibu yang baik buat anak-anaknya, sampai ujungnya adalah mencarikan calon suami yang baik untuk anak perempuannya. Rentang tugas seorang ayah. Selanjutnya kembali kepada, selanjutnya pindah amanah kepada suaminya lepas rentang tugas ayah wajibannya. Berpindah kepada siswa. suami Tapi panjang kerentang tadi Semoga kita bisa memberikan amanah, memberikan perhatian Dan mendapatkan ilmu sebaiknya yang kerentang ini Baik Yang sekalian Insya Allah, demikian Tentang bahasa kita Semoga dari bahasa singkat ini Kita memiliki inspirasi Karena sekali lagi Allah titipkan anak ini kepada kita Dan Allah yang akan tanya kita bagaimana kita mendidik anak-anak kita Marilah kita bersama hadir majlis kita dengan syafaat Istighfar di hadapan staufillah azza wa jalla staufillah azza sama-sama berdoa Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan amahu wa yukafi ya robbana la kad wa lakasyukru kama yantabi lil ladzi wajjal bari اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنين والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والأموال اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغيرا ربنا حبلنا من أزواجنا وسريتنا كرة عيون واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك في اولادنا وزريتنا ولا تذرهم فاطرهم وافهم لطوعاتك وبلدنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرحيم ربنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب سبحان ربي رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين Ya Allah, semoga sih selamat